Dan masih bareng bersama Ireng Community. Ada Ireng Community juga ada PT Albidah Jaya Sentosa, Ramayana, Neo Suting, Cihan, Audi, Yu, Palapa.